Kasih tebangnya bersama RZK, Mas Floro. Buat karantan semuanya yang bisa mulai nanti baru. Penang on coge. En yang yang Los Angeles. Los Angeles.